Artis kondang dari kawasan wilayah kota Udang, Sidoarjo Yang satu ini akan hadir untuk menyapa penggemarnya Nugroho Audio Dan juga ada Mike pro shooting Setulur seren semuanya Yuk kita panggilin untuk yang satu ini Rene Amora New Bintang Yenilah Menção do puxo mania Tina não caberanda Pois eu Tinta dia